Ogah pemirsa, bahwa telah ditetapkan rezeki, ajal, amal dan kemalangan seseorang itu sejak mereka berada dalam kandungan dan ketika manusia sudah keluar dari perut ibunya, dia akan menjalankan takdir yang telah ditentukan. Lantas, apakah berarti takdir manusia tidak dapat diubah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang ada di rumah bertemu kembali bersama kami dalam acara Goto. Kul. Subhanallah, alhamdulillah, wala ha ila Allah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyul bil azim. Oma, apa kabar? Baik alhamdulillah. Om, apa kabar? Baik alhamdulillah. Ceria um, sekali hari ini. Iya ternak selalu ceria kalau ketemu sama Umi. Kenapa alhamdulillah. Kenapa? Pemirsa semua. Tadi kita sama-sama sudah melihat bagaimana tayangan mengenai takdir Umi bahwa ternyata di usia dalam kandungan ketika seorang ibu mengandung kita dalam usia 120 hari sudah ditentukan takdir kita. Betul. Membicarakan mengenai takdir. Heeh. Hmm. Dengan semua ujian kehidupan yang Allah karuniakan <laughs> kepada Umi sebagai bentuk rasa cinta Allah pada Umi. Bagaimana Umi Pipit menyikapi hal tersebut? Iya, saya percaya bahwa bahwa inilah takdir Allah. Hmm. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa dalam kandungan pun Allah sudah tetapkan hmm. saat masuk kandungan 4 bulan. Betul. Allah ciptakan ruh itu, hmm. bahkan malaikat menanyakan akan diciptakan dia menjadi laki-laki atau perempuan. Bagaimana dengan rezekinya? Kematiannya? Dengan takdir kehidupannya. Jadi itu semua Eh akhir... uh, saya meyakini dengan semua kejadian-kejadian Ternyata saya tidak mempunyai hak. Kita itu ternyata tidak mempunyai hak apapun atas diri kita, atas diri orangnya harta sekalipun semua milik Allah. Jadi... Dengan apapun kejadian yang diberikan Allah, ujian-ujiannya itu bahwa kita meyakini ya inilah takdir yang Allah cinta sama kita. Dan kita sebagai hamba-Nya Allah sebagai umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tugasnya adalah menjalankan skenario yang sudah Allah berikan kepada Betul. Hidup kita. Betul. Pemirsa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 bahwa Allah tidak Allah tidak akan, akan merubah eh hmm, tidak akan memberikan buankan, ujian betul. di luar batas kemampuan hamba-Nya karena Allah tahu takaran-takarannya sudah Allah sudah sudah mengerti saat hmm. saya diberikan ujian oh dia mampunya diberikan ujian yeah. ini segini enggak yeah. mungkin akan dilebihin batasnya dan semakin kuat imannya pemirsa hmm. di rumah semakin saleh dirimu semakin salihah dirimu maka ujiannya akan semakin berat betul sekali agama semakin baik semakin ujian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 Pemirsa uh, uh yeah, şey. yes, uh, di rumah punya hujan yang masih-masih, mereka punya hujan yang masih-masih, saya juga seperti itu. Dan Dar力... kita mesti memahami bahwa kita sering mengulang ini ungkupi bahwa laa di lautan apapun itu itu sudah ada skenario yang Allah berikan buat kita. Hmm. Dan hati-hati kita jangan sekali-kali mengatakan untuk saya dan untuk pemirsa semua di rumah kita mengatakan seandainya kalau saya tidak diberi ujian, seandainya kalau kita berandai-andai terus-menerus padahal Allah dan rasulnya tidak suka dengan kata seandai-andai. Andainya, seandainya karena kata-kata seandainya itu ternyata adalah pintu pembuka dari para syaitan. Sudah di sebuah kufur nikmat berarti itu ya. Itu seakan-akan kita tidak menerima takdir yang sudah Allah berikan kepada kita. Membicarakan mengenai takdir nih, Om. Eh uh, saya jadi teringat akan kisah yang luar biasa dari salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bagaimana Umar bin Khattab adalah orang yang sangat keji, yang sangat bengis, malah terkenal sebagai seorang preman pada saat itu di Mekah. Ketika ada pertandingan gulat yang menang pasti adalah Umar bin Khattab. Badannya besar, tegap, orang-orang takut sekali dengan Umar. Umar itu tidak pernah basa-basi. Kalau tidak suka pada orang, maka dia akan menghunuskan pedangnya, lalu kemudian menebas siapa saja yang ia benci. Termasuk ketika itu di daerah Mekah ada sebuah uh, agama yang kemudian uh, lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tadinya orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Mekah menyembah berhala, menyembah patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Kemudian datanglah Islam, agama rahmatan alamin yang menurut Umar bin Khattab ini adalah agama yang benar-benar memecah antar hmm. ibu dan anak, antar suami dan istri, antar kakak dan adik. Orang-orang pecah bercerai Islam. Sehingga Umar sangat benci sekali dengan Islam dan sangat benci sekali kepada orang yang Islam ini. Siapa itu? Muhammad Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tanpa berkata banyak, ia berjalan tergesa-gesa untuk membunuh si Muhammad ini, orang yang paling dia benci karena telah membuat kekacauan di tanah air Mekkah tersebut. Kemudian ketika dia mengambil pedangnya dan hendak mengunus, hendak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang saudaranya yang datang, "Umar, engkau mau ke mana? Engkau tidak lihat ini? Aku sedang pegang pedang ini, aku hendak membunuh Muhammad yang telah memecah belahkan antara saudara satu dengan saudara yang lainnya." Kemudian sang saudara ini mengatakan Umar tunggu dulu kau terlalu tergesa-gesa kau tidak tahu bahwa saudaramu sendiri adikmu sendiri Fatimah sudah masuk Islam. Maka Umar bin Khattab semakin murka ia tidak jadi ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ia justru datang ke rumahnya Fatimah adiknya. Ternyata benar ketika sampai di rumahnya Fatimah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar bagaimana Fatimah dan suaminya membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Umar kemudian menggebrek rumah tersebut dan memukul menampar sang Fatimah yang sedang membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an sampai Fatimah berdarah. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan pembaca ini, "Kemudian Fatimah padahal ingin untuk apa?" Aku jelaskan kepada Umar. Toh Umar tidak mengerti apa-apa. Toh Umar dia juga mau juga menerima Islam. Namun pada akhirnya Umar ingin tahu sebenarnya apa sih yang sedang mereka baca ini. Fatimah mengatakan, kalau kau ingin akan membunuh Rasulullah tapi Rasul katakan tidak mungkin Umar punya kehendak yang lain ternyata benar Umar bukan Rasulullah tapi Umar mengatakan langsung di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Umar masuk Islam seketika itu juga Al-Qur'an karena apa karena doa Rasulullah. Rasul pernah berdoa kepada Allah dan Rasul mengatakan ya Allah muliakanlah Islam di antara dua orang ini. Kalau tidak Umar bin Khattab ya Allah, Abu Jahal ya Allah. Dua orang ini yang bawa pengaruh yang luar biasa bagi banyak orang. Maka ketika salah satu masuk Islam, maka Islam akan semakin berjaya. Ternyata doa Rasul itu um, didengar oleh Allah Subhanahu wa taala mengakibatkan Umar masuk Islam. Karena Umar masuk Islam, takdirnya Allah Umar masuk Islam, Islam semakin berjaya dan semakin kuat. Subhanallah. Itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi eh uh, pemirsa dengan keterangan tadi kisah hmm. dari Umar tadi eh uh, bisa kita lihat bahwa tidak ini, ada yang mungkin, oh. tidak ada yang mungkin, tidak mungkin. Betul. Merubah takdir dengan apa? Dengan doa. Juridu Allah qadar ila doa. Hmm. Tidak akan ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Maka ber berdoalah kepada Allah dan kita melihat ada orang yang sangat kejele sekali bukan tidak mungkin kalau berkehendak Allah mengatakan ia mendapatkan hidayah. Omil lebih panjang tentang takdir, tentang doa. Jangan ke mana-mana, tetap bersama kami dalam Go. Pemirsa yang ada di rumah masih bersama kami dalam Go kalau kita bicara soal takdir. Takdir itu bisa kita rubah dengan kekuatan doa kita asal kita yakin kepada Allah. Bukti bahwa Allah saja masih terus mencintai kita dengan apa? Dengan kita dikirimkannya ujian. Saat kita diberikan ujian, kita minta sabar sama Allah, pasti Allah tidak akan pernah berikan kita sabar. Tapi Allah kirimkan lagi ujian, ujian, ujian demi ujian. Ini yang saya pernah alami. Um. І я ко dominantі бувнений. О, це такдир Му Yetі. Я т talks地 д ikміни слウ, doin мені νетрав само. І нас знаймі праців trees во unsкі races. Оifs є как тому факті, в sprouts це перебувя руху і renowned я yog. Але я б розмов наві такі лімці та підлалаairsагі. І з�умі сімені також рух звіс sa Хот чи можна із Secіці, оно вулиця крає drawn… бо такі ч good kunnen чинітора? Це др Дані можна повід до н тіпїх і? Karena enggak beroh itu hanya sambung lebih. Membicarakan mengenai doa nih, Om. Ternyata ada di zaman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu sahabat Nabi yang doanya selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa dia? Dia adalah Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu. Siapa sih Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu? Sa'ad bin Abi Waqqash radhiyallahu anhu adalah paman Nabi dari keturunan ibunya, garis ibunya. Fatih Aminah. Saat bin Abi Waqqas termasuk as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang asal awal-awal masuk Islam. Apa kehebatan dari Sa'ad bin Abi Waqqas sampai-sampai dikatakan tangannya pasti Allah akan dengar. Contohnya seperti apa? Saat itu Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi gubernur Kufah. Maka mengatakan kepada uh, Umar bin Khattab ketika itu, Sa'ad bin Abi Waqqas ini tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Dia ini tidak memeriksa rakyatnya pada waktu malam hari Kemudian apa yang dikatakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqos Kalau dia berbohong Maka aku berdoa kepadamu ya Allah Panjangkan umurnya dan berikan ia fitnah Dan pada akhirnya Apa yang didoakan oleh Sa'ad bin Abi Waqqos Laki-laki itu mendapatkannya Sehingga laki-laki itu mengatakan Akulah orang yang senantiasa diputuk oleh Sa'ad bin Abi Waqqos Aku laos oh, Sa'ad bin Abi Waqqos Hati-hati dengan doa Sa'ad bin Abi Waqqos Bahkan Umar bin Khutub Radulahu'anku saja Takut dengan Sa'ad bin Abi Waqqos Karena suatu ketika ada budaknya Sa'ad bin Abi Waqqas sedang berjalan dan memakai sutra yang sangat tipis sehingga terbukalah auratnya. Kemudian Umar bin Khattab hendak mencambuk budak tersebut, namun saat bin Abi Waqqas datang dan juga terkena kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Allah agar membalas Umar bin Khattab. Lalu Umar dengan wahai balas aku sekarang. balas aku Umar bin Khattab saja takut kepada doa dari doa Sa'ad bin Abi Saad bin Abi Waqqas ini termasuk eh, sahabat yang juga dimuliakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sampai orang-orang segan berbuat apa-apa taksaat bin Abi Waqqas doa apapun doa itu langsung dikabulkan oleh Allah Mereka. Subhanahu wa taala. Membicarakan mengenai doa, Umi, umi uh, kita tahu bahwa di surat Ghafir uh, ya, uh, ayat, 60. ayat 60, Allah berfirman, "Ud'uni asajibulakum." Berdoa padaku, maka akan kabul. Janji Allah. Janji Allah itu pasti.